どう Begini, ini ada satu hal yang suka dilupakan ini Sama orang DPR, sama masyarakat luas t a n i masih punya Pancasila atau enggak l Oh ini kelompok-kelompok yang Sorry aja ya, yang Islam ini kok semakin lama semakin memaksa rendah Itu kan sebenarnya semua suka rela Yang mau jual sama yang makan tinggal melihat aja Ini menurut ukuran mereka h a l a l atau tidak Kalau untuk masyarakat luas kan yang penting prosesnya higienis dan sehat Selebihnya itu prinsip masing-masing Jangan memakai hukum、uh, Hukum limba, jadi memaksakan Genda, e kalau udah di, mau dibebankan Ke APBN Segala m a c a m itu berarti kan pajak Dari seluruh rakyat, bukan satu golongan Aja, jadi yang、uh, Masuk akal, ini Pancasila Pak, baik, terima kasih Pak Gilbert, s i l a k a n Halo, ya Pak Gilbert, s i l a k a n Pak Selamat siang, ini ya, Sangat menyusahkan pengusaha kecil ya, UKM ini. ini karena kalau diwajibkan, ya bisa dipikirkan bagaimana biayanya untuk mengurus produk halal ini biayanya susah dan agak berbelit ya bagi, pak, bagi pengusaha kecil ini satu satu, apa ya, satu beban harusnya mesti dipikirkan bahwa ini sukarela t a u dengan halal itu ada keuntungan apa gitu ya Saya rasa rakyat sudah bisa berpikir mana yang halal, mana yang tidak halal Kan mereka bisa lihat gitu. Kalau yang, ya, yang tidak halal ya jangan dibeli g Itu aja, makasih Silahkan Pak Tanto Pak Pohan Pak o、oh, Pak Pohan, silahkan Pak Ya selamat siang、uh, Menurut saya sertifikasi halal itu harus wajib Namun harus gratis Jadi tidak ada beban bagi pengusaha dan masyarakat Terima kasih Selamat siang Pak Dodo Silahkan Pak 私たちは 80% のブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブ u ッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドのブレッドの Ya, silahkan o r e bu. Ya s、uh, Cuma Mau tahu dari MUI Coba dikasih tahu di, apa, di, di, di, Diumumkan ya Secara luas Untuk mendapatkan sertifikasi halal itu Perlu biaya berapa dan berapa lama Kalau misalnya Nggak keluar biayanya Nggak keluar biaya atau cepat ya Saya rasa pengusaha nggak ada masalah Maka、uh -huh. yang jadi masalah kan biayanya Diperlama TPR itu kerjasama Tuhan sama Majelis u l a m a Indonesia Nggak benar ya はい。 Yang apa, l a h Apalagi nanti kalau suatu kewajiban lebih ini, pengusaha jadi pemerasan lagi nih. Kasihan pengusaha, udah dari p r e m a n y a udah minta j a t a h petugasnya minta j a t a h p a s a n y a minta j a t a Tuh, saya kayak menurut saya itu sukarela aja dah. Iya,、okay. terima kasih Pak Waluyo. y a selamat siang. Silahkan, Pak.、Uh, kalau komentar saya,、uh, sukarela ya. Kenapa? Ya semakin banyak peraturan. Ini kebanyakan nih di Indonesia tuh semakin banyak income gitu untuk uh, para uh, apa, yang berwenang gitu. Kalau dia mempermudah itu g a k ada masalah. Pokoknya mau justru nih yang menjadi opini seperti ini i a d i yang dikhawatirkan. y a ramahnya sesulit、nah, gitu bu.、Uh, Terus yang k d u a h a l a m ketidakcerahan politik. koruptor koruptor itu juga dimakan sama keluarganya juga sama juga tidak haram juga cuma gak ada label aja terima kasih. Bang n a s r u n Halo. Silakan h Bang Nasron. Lo, kalau sekarang katanya dibahas di DPR tujuh fraksi menyetujui ini dan dua fraksi belum. Seharusnya n g a k a n e tuh, cuma dilematisin aja gitu loh.、Hmm. Kalau perawat kami itu wajib、hmm. lah gitu konsekuensi ya kita tinggal di negara mayoritas muslim t u loh. ママ、パディ bahwa seandainya produk itu tidak dicantumkan bahwa itu produk halal atau tidak, ya tergantung konsumen berarti kan yang akan menerima risikonya produsen, kalau dia tidak dicantumkan halal berarti d i a risikonya mungkin orang muslim tidak membeli itu kan tergantung keputusan produsennya gitu jadi n gak g usah diwajibkan karena itu akan menama b h biaya dan dan waktu kalau seandainya untuk mengurus izin misalnya harus dicantumkan パラーもあるかと思ったら、パラーも a るかと思ったら、パラーもあるかと思っあるかと思ったら、パラーもあるかと思ったと思ったら、パラーもあるかと思ったら、パラーもあるかと思ったら、パラーもあるかと思ったら、パラーもあるかと思ったら、パラーもあるかと思ったら、パラーもあるかと思ったら、パラーもあるかと思ったら、パラーもあるかと思ったら、パラーもあるかと思った マ a ンパデ l a キーマー a k ディアキーマーンパディアキーマーン e ディ i キーマーンパディアキーマーンパディアキーマーンパディアキーマーンパディアキーマーンパディアキーマー k パディ a キーマーンパディアキーマーンパディアキーマーンパディアキーマーンパディアキーマ a ンパディアキーマーンパディ digratiskan maka wajib tapi kalau harus bayar Ya, itu lebih ke sukarela. Apakah pengusaha mau menanggung biaya ini yang sebenarnya nggak murah,、uh -huh. puluhan juta setahu saya. Jadi dilihat kembali, apakah memang pemerintah bisa kasih gratis, maka pengusaha wajib. Nah Itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Jeki. Saya beralih ke Pak Han. Selamat malam. Selamat malam. Silakan, Bapak Han. Ya, kalau saya sih、uh, apa? Sesuai dengan p e r b i c a r a sebelumnya, pada prinsipnya kalau gratis, boleh wajib. Kalau ada a c a r a bayar-membayar, lebih baik kalau s a h wajib laku. Hai Oke.、Okay. Saya ke Pak Wahyu. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. s i l a k a n Pak Wahyu. Kalau menurut saya sih kembali ke peraturannya aja ya. Ada nggak aturan yang itu yang mewajibkan atau me apa sukarela gitu loh? Jadi kalau memang selama paturannya wajib, ya wajiblah Kalau memang gak ada paturannya, ya belum saya sih Jadi, gimana ya?、E, kalau wajib kan juga ada saksinya kan Kalau ditemukan yang mereka a d a t a a g setikat halal, t a p i n y a t a di lapangannya ada yang gak halal, gitu t e n t u ada saksinya, itu kan namanya aturan, gitu Nah kalau aturan i a k ada, apa gimana bisa diituin? Ya gak habis-habis, Bu Yang a t o mau bilang ini, s a t o mau bilang gini, loh. いまかせこのレパワー。